الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافئين وقرة عيينا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أروح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وزوجات الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين و أصحابه وتابئين وتاب اتابين ومن تابائهم بحسن الى يوم الدين ثم الى ارواح جميسادات النصوفية ثم الى ارواح جميسادات العالوين خصوصا منهم سيد الامام المهاجر الى الله محمد بن عيسى وسيد عبد الله, الله بن احمد بن عيسى وسيد عالوي بن عبد الله بن احمد بن عيسى وسيد الفقيه المجدد محمد بن علي بن عالوي وسيد الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصقاف Wa sayyiti al-Habib-Bakar wa s al habib Ali bin Baqar wa s-raqran wa wa'udhu al wa'ala wa baqar والحبيب <سؤال> ابو بكر بن عبد الله العيدروس عليه جنني وسيد فخر الوجود شيخ ابو بكر بن سالم والحبيب احمد بن محمد صايب الشيب الهمسي والنبي عبد الرحمن بن محمد مولى عرس الجفري والحبيب يوسف بن عابد ثم الى سيدي الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب احمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري وعبد الله بن زين بن طاهر وحبيبي ابو بكر بن عبد الله بن طالب الطاس صلى الله عليه وسلم ثم لسيدي والشيخ الله بن علي Muhammad bin Sulah Habshi wali walidayh Al Habib Muhammad bin Sulah Habshi Abu Alawi bin Dhuhsan Al Hadi Al Jufri wa ma wa talamizatihi wa wa ikhwanihi wa azwajihi wa Muhammad mala wa auladi Nabi Abdullah Nabi Muhammad Al Habib Ahmad Al Bai Al wa usulihi wa furuhihi thumma sayyidi wa habibi wa qudwati habibi Muhammad Anis bin Al Habshi wali walidayh sanah Khadijah binti Abdul Qadri wa zawjati Abu Sifa'ah bin Abdullah Sukafah wali walidaiha wa ibni ammi Ali bin Muhammad Anis Abdurrazi Al Irfan wa akhiya mi Alwi thumma jadi ali bin bin mahdhad jadi ahmad abdurahman lalu jadi abdurahman bin husain lalu jadi binti sarotalah wa khalu husain khali al khali mahmad amir zainuddin ma'idus bin wadbagilam kemudian roh ثم الى روح الحبيب علي بن بكرب صقوب حبيب محمد نجيب بن توفيق بن عبد صقوب وال حبيب ثم الى روح بدر الدين ذو ما الى روح الحبيب صالح بن احمد الزجاوية العلوي ثم الى روح الحبيب محمد نجيب بن توفيق بن عبد صقوب ثم Thomai ila arwah walidina wa dikkum amwa dikkum jamahat muslimin. Thomai ila arshah Abdul Qadir al Jilani, arshah Belasanshadi, wasaidi Ma'arif al Karah, wasaidi Belasahafi, wasaidi Abi Zaid al Bustami, wasaidi Ahmad al Rifai, wasaidi Abi Madin al Maghribi, wasaidi Bahaudin al Shabandi. Thomil arwajami alitibah soal yang nubrith bukanah jamahat muslimin alimahul al anna Allah yaghfir lahum arhamuhum wa yu'ali darajatim fil jannah wa yinfawuna bi asrarihim wa anwarihim wa aloomihim wa nafahatihim wa barakati fil deen wa dunia alakhirah wa anna Allah yifta'alina wa alikum futuha al-arifin wa yufaqin wa iyaikum fil deen ويجعلنا واياكم عباده الصالحين العلماء العاملين المخلصين وجل كريم وان الله يرزقنا واياكم جميعا حجه الى بيت الحرام والزياره الى النبي صلى الله عليه وسلم في العافيه وان الله يحفظ الحجاج والمسافرين والغزاه المجاهدين اينما كانوا في البر والبحر والجو اجمعين ان الله يصحب سلامه ويردهم أوطان الى اوطانهم سالمين الى اوطانهم سالمين غانمين مجملين بخير جنود وان الله يشفي مرضانا وان الله يشفي مرضانا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 Mardikiyom Dzul Qoluh. Ia kanabudu, ia kanastaghil. Ihdin al-siratul mustaqim, siratul dzin'an amt alaihim. Takil maghdubi alaihim, baladbalil. Amin. Sallallahu alai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaa muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaa muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaa muhammad sallallahu <SALYALISM> <SALYALISM> <SALYALISM> alaihi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu ala muhammad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 صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله, إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله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 La ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa, wa wasallam. Tirukan saya lembaran doa yang sudah dibagikan. Kita baca bersama sama. Tolong tiap Jumat dibawa ya biar tak rusak masing-masing. Nanti sampai rumah difotokopi lagi, dilaminating. Ya, kalau Jumat di dibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inqulna wal muslimin. Allahumma inqulna wal muslimin. Min ashaqawati ila as saadah. ومن النار, إلى الجنة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن, إلى الرحمة ومن, الذنوب, إلى ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف, إلى ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغناء ومن الذل إلى, <تصفيق> إلى العز ومن, ومن, ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيك إلى السعه ومن الشر إلى الخير, ومن, إلى الخير ومن, العسر إلى ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن, إلى الإقبال ومن السكم إلى الصحة ومن, إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة, ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاتهاد ومن, ومن, ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعات إلى السنة ومن, إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أئنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلدفك المهضي إلى, إلى رضاك المنهي إلى جنتك, المنهي إلى جنتك المسحوب ذلك, المسحوب ذلك بالنظر, إلى وجهك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمان يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر, أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إني أسألك التوفيق انني لما حببك من الأعمال وصدق التوكل عليك, عليك وحسن الظن بك والغنية الظن بك والغنى من سواك والغنى <تصفيق> يا لطيف يا, يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين, يا ودود يا قوي يا متين أسألك ودود بك اسالكَ تعهلاً بك واستغراقاً فيك واستغراقاً شاملا ولطفاً شاملاً من لدنك ورزقاً واسئاً, ورزقا واسئا هميئا مريئا, هميئاً مريئاً وسنا طويلا وعملا صالحا, وعملاً صالحاً في, الإيمان في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا, وعزاً وشرفا يبقى, ويتأبد يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر, لا يشوبه تكبر ولا عطو ولا, ولا, ولا فساد إنك سميع قريب, إن قريب وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah malam hari ini Bisa Dikumpulkan lagi ya, Bisa dikumpulkan lagi Di majlis al-raudah ini dalam keadaan Syihah wal-afiah InsyaAllah yang sakit Jadi sembuh yang sehat awet sehatnya selama-lamanya fi taatillahitaala ya insyaallah amin allahumma amin alhamdulillah kita akan kembali mengkaji hikam ibnu athailah al-iskandari radhiyallahu taala anhu kita kemarin sudah menerjemahkan sedikit dari hikmah yang kedua dari hikmah yang yang kedua insyaallah di hikmah yang kedua ini kita bisa ngerti posisi kita sebetulnya di mana. Ya, posisi kita dalam kehidupan dunia ini sebetulnya di mana? Sebab manusia itu dikasih Allah tugas beda-beda. Ada yang tugasnya dzikir, ada yang tugasnya cari duit. Ya, ada yang tugasnya cuma dzikir. Ada yang tugasnya cari duit. Artinya ada orang yang tugasnya itu dia harus berhubungan dengan sarana-sarana duniawi. Ada orang yang tugasnya gak boleh deket-deket dengan sarana-sarana duniawi. Cari duit saja gak boleh. Ya cari duit aja gak? Gak boleh. Memang begitulah hidup. Kalau semua tugasnya sama repot. Macul semua gitu. Bisa Bisa jalan gak kehidupan ini? Gak bisa Ada yang macul, ada yang jadi sopir gitu kan Ada yang jadi ustad Kalau semuanya jadi ustad Nanti yang mau diajar siapa? Ya Nanti kira-kira kalau semuanya ngajar di pesantren Nah yang mau garap sawah siapa? Yang mau garap sawah siapa? Allah udah bagi itu Untuk kelangsungan alam Ya untuk kelangsungan kehidupan jadi masing-masing posisi Tidak ada yang buruk Semuanya baik Yang jadi petani ya baik Yang jadi sopir ya baik Yang jadi santri ya baik Yang jadi ustaz juga baik Yang jadi kiai juga baik Syarat dan ketentuan berlaku Asal syarat dan ketentuannya itu sesuai Dengan yang ditetapkan Allah dijalani Ya baik tapi kalau tidak menjalani apa yang ditentukan Allah Yang ditetapkan Allah Posisinya apapun Ya jadinya buruk Jadinya buruk Dari sini berarti kita penting belajar bab yang satu ini Karena kadang kita itu Kalau jadi Jadi apa ya Sopir misalnya Kecil hati Saya kok cuma jadi sopir Tidak seperti para kiai Muridnya banyak eh ya, Nanti di akhirat jadi orang yang luar biasa, mungkin mikir seperti itu, atau kadang seorang guru agama ngajar ngaji TPA, ngajar di TPA, itu gajinya cuman berapa rupiah itu? Wah ini saya kalau ngajar ngaji terus repot ini, nanti itu dapur mau diisi apa gitu kan? Dapur mau diisi, diisi apa? Ya udah, saya mau berhenti ngajar ngaji, saya mau keliling jadi pedagang. Karena jadi pedagang itu duitnya banyak. Ini kalau begitu juga repot. Nanti akhirnya guru-guru TPA berhenti ngajar. Iya. Dan sebaliknya nanti supir-supir berhenti nyopir. Walik-walik. Makanya kita harus ngerti. Tidak ada posisi itu yang buruk semuanya, Pak. Baik. Dan semuanya adalah kendaraan. Semuanya kendara kendaraan. Kendaraan yang mengantarkan kita pada Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang milihkan tugas kita ini ya Allah gitu. Ada yang ditugasi jadi guru Ada yang ditugasi jadi pegawai Itu Allah yang, yang ngatur Makanya kita bisa jadi wali Allah Bisa jadi wali Allah meskipun sopir Bisa jadi wali Allah meskipun petani Bisa jadi wali Allah meskipun kontraktor bisa jadi wali Allah meskipun tukang cat, tukang tukang ngecat. Tidak, tidak ada jaminan kalau ustaz itu kemudian wali Allah. Tidak ada jaminan. Oh, seorang nih pengajar. Habib Nawfal itu muridnya banyak, wali Allah. Enggak ada jaminan. Iya. Oh, tukang parkir, oh, cuman parkir, masa wali Allah. Enggak ada jaminan. Bisa jadi yang parkir itu lebih wali daripada yang ngajar. Bisa jadi yang parkir lebih wali daripada yang yang ngajar. Bisa jadi yang mungut sampah itu lebih wali Daripada yang ceramah Bisa jadi Asal ketentuan-ketentuan Allah itu Diterapkan dengan benar Cara-cara yang sudah Allah ajarkan Diterapkan dengan dengan benar Dan banyak orang yang kepleset sini, Banyak orang yang kepleset Misal contoh Lihat orang kok rajin ke masjid Pergi dakwah Tinggal di masjid 5 hari misalnya Wah saya bisanya ke masjid cuma sholat lima waktu, dia bisa 5 hari tinggal di masjid ibadah terus. Akhirnya karena kepengen tinggal 5 hari di masjid ibadah terus, ya kerjaannya jual tahu ditinggal, kerjaannya jual tahu di ditinggal. Itu merugikan banyak orang. Satu, penghasilan keluarganya berkurang. Ya, yang kedua, yang biasa beli tahu bisa bingung gitu. Ini pak tahunya kok nggak datang ini kan? Ya? Pak tahunya tidak datang, sehingga repot Dia sudah terlanjur, suka dengan rasanya Terlanjur, enak, tidak perlu ke Mana, Mana? akhirnya jadi kalang kabut Ya kalang tidak? Kalang kabut Dia niat, ingin lima hari tinggal di masjid Dapat pahala yang besar Tapi ternyata, lima hari di masjid pahala jualan tahu Kenapa? Dengan jualan tahu, income-nya cukup Istrinya hatinya tenang Gak gersuloh, tidak banyak kelu, kelu kesah. Ibadahnya terusoh Allahu Akbar beras semak. Allahu Akbar beras, Allah -akbar, beras Allah -akbar, tenang ya. Allahu Akbar, Tingtung-tingtung ting orang mau nakih tenang. Duit bayar sudah ah, ada. Allahu Akbar, ini Allahu Akbarnya bisa tenang. Coba begitu suaminya kok mandek kerja 5 hari. Allahu akbar. Itu kelihatannya gas mau habis ya. Duitnya dari mana? Akhirnya solatnya enggak khusyuk. Solatnya enggak enggak khusyuk gara-gara ini suami yang biasa jualan tahu meliburkan jualan tahunya 5 5 hari. Nah ini yang yang seperti ini seperti ini kelihatannya baik. Kelihatannya baik. Karena tujuannya Allah, tujuannya Allah. Tapi sebetulnya itu enggak baik. Nah, bisa tahu begini kalau kita belajar. Kalau enggak belajar enggak enggak ngerti. Makanya jangan sampai kita rugi. Sudah meninggalkan dunia, dunia enggak dapat, akhirat juga enggak dapat. Bukan bukan namanya apa itu? Eh, yang lawa rambak itu apa Mas Edwin? Biasanya Dr. Hermansa itu. Istilahnya Dr. Hermansa punya pepatah bagus itu. Sego pecel Lawo ramba nah, dunyok kecekel akhirat kecanda, nah, itu cocok itu segopecel lawo ramba ya, dunyok kecekel akhirat kecanda. Ini saya ngomong begini diprotes lewat SMS dan WhatsApp, Habib saya ada di Kalimantan nggak mudeng bahasa Jawa, tolong terjemahkan segopecel lawo ramba makan nasi pecel makan nasi pecel nasi pecel tuh di Jawa ya. Nasi po, pecel. Sayur-mayur ada bumbu kacangnya. Nasi pecel kemudian lauknya rambak rambak itu kerupuk. Ya, rambak itu kerupuk. Ini pantun ya. Dunia kecekel dunianya kok akhirat kecanda, akhiratnya juga ada dapat itu yang cocok. Jangan sampai terbalik. Ya, dunia luput akhirat dia luput. Ya uzubillah min min mereka sudah ya, sengsara akhiratnya sengsara semua itu karena apa karena tidak pakai ilmu ya karena tidak pakai enggak pakai ilmu maka sebelum kita lanjutkan ini biar akhiratnya dunianya dapat kopinya diminum dulu karena ini di depan mata ini ya kalau udah adem enggak enggak enak santai saja kita belajar monggo diunjuk susunya jadi para pendengar pemirsa, kalau yang hadir tuh minumnya air putih sama sama susu. Kalau hadirnya kopi saja, nggak pakai air juga, cuman kopi. Alhamdulillah. Ya doa yang tadi saya bagikan tuh di fotokopi lagi, kemudian dilaminating. Setiap Jumat tolong dibawa, ya. Itu doanya Sayyiduna Al Fagihil Mughdamp Muhammad bin Ali Ba'alwi Soko Gurunya Tarekat Bani Alawi, ya Torikohnya para Habab. Itu doa salah satu doanya. Semuanya sudah ada di situ tu. Ya semuanya sudah ada di di situ. Mau bap duit, mau bap perlindungan dari bencana, dan itu mendoakan umat Islam. Allahumma kulna wal Muslimin. Diri kita. Keluarga kita dan seluruh umat umat Islam di antaranya ada minal bid'ah ilas sunnah dari perbuatan yang bid'ah menuju sun sunnah lawang kita aja doanya seperti itu masa kita dikatakan ahli bid'ah kan lucu ya kita tu dongo itu kalau yang yang bid'ah bid'ah kan mungkin enggak pernah dongakkan orang lain agar lepas dari bid'ah kalau kita ini muslimin diri kita kita doakan jangan sampai berbuat bid'ah masa kita yang mendoakan berbuat bid'ah enggak mungkin ya. Ya, mari kita lanjutkan. Tadi itu prolog, pembukaan, mukadimah biar kita ngerti kita mau bicara apa. Iradatukat tajrid ma iqamatillah iyyaka fil azbab minasyahwatil khafiyah. Iradatukat tajrid. Keinginanmu untuk bertajrid. Keinginanmu untuk bertajrid. Kemarin sudah saya jelaskan dikit ya. Tajrid itu apa? Tajrid itu istilah Istilah, istilah untuk sebuah sikap. Sikap bagaimana? Tadzrid itu seperti ada melepaskan baju. Ada orang pakai baju, bajunya dilepaskan. Itu namanya jarodat dia dia mentadzridkan bajunya. Ya. ya, lepas pak pakaian. Nah, di sini yang dilepaskan bukan pakaian, tapi melepaskan semua sarana-sarana duniawi. Sarana-sarana duniawi. Segala hal yang membantunya bisa dapat dunia ditinggalkan. Misal punya sawah. Sawahnya ditinggalkan. Dia ngantor. Kantornya ditinggalkan. Seperti tadi saya sebutkan nyopir. sop kerjaannya nyopir ditinggalkan. Pekerjaan-pekerjaannya ditinggalkan semua. Kalau ada orang dia pengen meninggalkan semua sarana duniawi... Padahal saat itu dia sama Allah lagi dikasih tugas Ngurusi dunia Ngurusi dunia Sebetulnya ini bukan karena Allah Tapi sebetulnya itu bisikan hawa nafsu yang tersembunyi Bisikan hawa nafsu yang tersembunyi Pertanyaan saya Lah hawa nafsu itu kira-kira bagus atau jelek? Hawa nafsu itu kalau cuman Cuman nafsu sederhana gak apa-apa tapi kalau sudah ada hawa nafsu Ya itu bu, buruk Itu buruk Jadi ini hawa nafsu yang ter, tersembunyi Dikatakan tersembunyi Karena Tampaknya ingin mendekatkan diri kepada Allah Betul kan? Saya Habib Yai, Saya ini iri Lihat jenengan-jenengan Lihat bapak-bapak ini Hidupnya cuma pengajian Sholat Zikir, wirid, ngaji, pengajian, solat, Zikir, wirid, ngaji. Saya ini hidupnya pasar terus, kumpulnya sama ikan asin, ya. atau kalau dikelewek kumpulnya sama kain terus, gitu kan? Dikit-dikit kain, dikit-dikit kain. Udah puyeng saya ngadepin dunia. Saya mau tinggalkan semuanya. Saya mau ke masjid saja. Saya tidak mau kerja lagi. Saya enggak mau kerja lagi. Saya bisa kok makan sehari sekali saya bisa yang penting saya mau rajin ibadah ditinggalkan dunia Lah, ini belum tentu belum tentu ini karena Allah kelihatannya karena karena Allah, tapi belum tentu karena Allah, bisa jadi itu bisikan hawa hawa nafsu nah Ibn Attaillah ngajarkan, jangan sampai kita ini terjerumus seakan-akan kita ini niatnya karena Allah, ternyata itu bukan Allah Ternyata itu bisikan setan Yang nunggangi nafsu, ke, nafsu kita Nah caranya tahu bagaimana Ini yang akan kita bahas Ini akan kita bahas Ini kira-kira betul-betul karena Allah Atau karena hawa hawa nafsu Setuju? Nanti jam 10 selalu selesai Tenang saya baru 15 menit ngomong kok Ya baru 15 menit Bicaranya ya Dari mulai selesai doa tadi 15 menit Begini, kalau pasar sepi, masjid rame atau sepi? Tu keras ini pengalaman soalnya, pengalaman lihat di masjid ya. Jadi kalau udah pasar sepi, itu masjid lah rame. Alhamdulillah masih larinya ke ke masjid. Golek kan? Jadi kalau dia ke masjid gara-gara pasar sepi, lah. Ini berarti ke masjidnya karena Allah atau karena pasar sepi? Karena pasar sepi Walaupun bagus, tapi dorongan utamanya adalah pasar sepi Daripada di pasar tengah tenguk Lebih baik saya di masjid Bagaimana dia bisa mengatakan Dia itu nyantai di pasar yang sepi Sama duduk di masjid, lebih utama duduk di masjid Kok bisa dia ngomong seperti itu? Ayo daripada di pasar nyatanya nggak dapat duit lebih baik saya dimas masjid kan begitu mikirnya pertanyaan saya dari mana dia bisa tahu di masjid itu lebih utama daripada di pasar jawabannya kalau di masjid bisa mendekatkan diri kepada Allah emangnya di pasar nggak bisa kan begitu Emangnya di pasar ya, nggak bisa lah. Ini lo kebanyakan kita ini salah itu ya. Daripada di pasar sepi lebih baik saya di mas masjid. Lalu nah, tugasmu itu cari duit di pasar yang lebih baik kamu di pasar walaupun se sepi, hanya saja jam solat pergi ke masjid. Karena kalau ke masjid ini nggak nggak nggak urusan pasar sepi, pasar nih urusan solatnya waktu betul kan? Solat berjamaah ini. Tidak ada urusannya dengan pasar sepi Pasar ramai, Pasar sepi ya sholat berjamaah Pasar ramai ya sholat berjamaah Tidak stres ya sholat berjamaah Stres ya sholat ber berjamaah Ahli ibadah ya sholat berjamaah Ahli maksiat ya sholat ber berjamaah Sholat berjamaah ini sudah Lazimnya mu'min ya begitu Sholat ber berjamaah Jadi jangan kita bahas bab sholat berjamaah Tapi ini di luar sholat berjamaah Daripada pasarnya sepi, lebih baik saya ikut pengajian di masjid. Misal begitu ya. Nah ini kelihatannya benar tapi salah. Kenapa salah? Lawang nah, tugasmu memang cari duit di, di pasar. Ya udah kamu di pasar cari duit. Nah kalau sepi bagaimana? Iya ngaji yo. Pahalanya ngaji di pasar itu bisa jadi lebih banyak daripada di di masjid orang yang ingat kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai kepada Allah orang yang ingat kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai kepada Allah itu ibarat orang yang perang di tengah orang-orang yang lari dari peperangan jadi koncone do melayu dia maju sendiri itu itu pahalanya luar luar biasa oh yang lain itu di pasar padahal ngerasani ngapusi lekok lah dia tambah ngaji lima jus ini kan luar Luar biasa Makanya orang-orang soleh Yang memang mereka ahli al asbar Mereka jago dalam kerja Ahli kerja Mereka jamnya ngantor ya ngantor Yang kerja itu gak 24 jam no, ya. Jamnya di pasar ya di pasar Tapi begitu mereka pulang Mereka ibadahnya beneran Nah ini yang namanya Orang yang tugasnya cari du duit Kita kalau mau tahu posisi kita cari duit apa enggak Ya di situ. Jadi cari duit yang betul itu jamnya cari duit, cari duit di luar jam cari duit, fokus ibadah. Tentunya fokus ibadah ya di pagi, ada jam di rumah, ada jam di masjid, ada jam di pengajian. Seperti sekarang misalnya, Jumat, se sekali ya datang ke majelis, ke majelis ini. Ini kan jamnya cari il, ilmu. Tapi tadi asar mungkin masih ada yang di pasar gitu kan, ada yang di kantornya. Atau mungkin ada yang di mana lagi Cari penghi, penghidupan Justru ini yang bagus Ini yang yang bagus Nah teman-teman yang di Raudho Ini yang tugasnya Bongkar-bongkar ya bongkar-bongkar Tidak -bongkar. mentang-mentang tinggal di Raudho Kemudian duduk di masjid ini Ngaji terus ya enggak Jamnya ngaji ya ngaji Maghrib sampai isya enggak Ngaji Tapi di luar itu jamnya kerja ya kerja Yang nukang ya nukang Yang bersih-bersih ya bersih bersih-bersih jangan mengata lebih baik saya duduk di musala dan masjid ini selawat zikir daripada gempur-gempur di depan paham maksud saya enggak ya, kadang kan kita begitu lihat orang yang khusyuk di masjid ya kita merasa kecil hati wah saya ini kok cari dunia sedangkan dia zikir di masjid cari dunia mu nih kalau benar lebih hebat daripada yang duduk di masjid bisa lebih hebat daripada yang duduk di di masjid. Inilah yang dikhawatirkan oleh Ibnu Athaillah. Kita melangkah sesuatu yang kelihatannya ibadah, ternyata bisikan hawa nafsu. Sampai di sini jelas belum nih? Ini kok mantok-mantok enggak ceto ini. Jelas. Apa yang jelas? ibu-ibu paling nangkapnya jelas jelas apa pokoknya suami kerja Allahu Akbar tenang gitu. <SILENCIO> ibu-ibu nangkapnya itu ya suami kerja Allahu Akbar ya toh tenang. Betul kan? Nah, makanya biasanya anak-anak muda itu suka kebawa hawa nafsu ini. Anak muda suka kebawa hawa hawa nafsu. Ke bawah hawa nafsu bagaimana? Lawang dia ini tugasnya Ya ya Tugasnya cari duit Kerja Cari du, duit Oh Lihat Habib Novel Ini kok enak ya Tiap hari pengajian terus Pengajian terus Akhirnya pekerjaannya Ditinggalkan Habib Saya mau ikut Habib saja Nemenin Habib Gayanya gitu nemenin Habib ya Sebetulnya ya, sebetulnya ini karena Allah Taala atau karena malas, kan tergantung pribadi masing-masing ini ya. Dan pribadi itu nggak bisa ngerti. Lah yang bisa ngerti kamu nih betul karena Allah atau kamu karena malas, kamu karena Allah atau karena hawa nafsu. Yang tahu itu cuma guru. Maka di situ orang harus punya guru biar ngerti. Guru saya ini bagusnya berhenti kerja, menghafal Al-Qur'an atau saya enggak usah ngapalin Al-Qur'an, saya tetap kerja. Saya pernah masih ingat sekali orangnya masih ada ya. Saya sebutkan namanya Fulan gitu saja ya. Namanya Fulan. Menghadap seorang guru di depan saya persis itu, menghadap ke seorang guru minta izin. Minta izin. Lulusan SMA Tempo itu ya, waktu itu uh, Guru Saya izin pengin pergi ke Haduromut Mau nyantri di sana Bagus atau enggak bagus nih? Bagus kan? Ngambil ilmu dari negerinya Wali Songo Langsung, kan bagus Iya Tapi aneh nih guru ini Jawabannya Kamu jangan Kamu jangan tidak usah cari ilmu ke Hadhramud. Kamu kuliah Sampai selesai Kerja cari duit Kamu kuliah sampai selesai Kerja cari duit Kira-kira ini bertentangan ini? Yang satu Ini kau pengin Cari ilmu kan bagus Tapi gurunya justru mengatakan Kamu kerja cari duit Kenapa? Karena guru lebih mengerti Ini bukan bidangnya dia jadi ulama Bukan dia bakatnya ini bidangnya cari duit dan tugasnya diorang Allah dia cari duit dia akan manfaat buat keluar keluarganya, dia akan manfaat buat kerabatnya dengan dia punya duit. Sebaliknya saya, nah ini lucu lagi. Saya pamit, almarhum Habib Anis itu, saya pernah pamit tapi di dalam hati ya enggak sempat mengucap. Kan saya pernah cerita tu, di hati saya mau ngomong. Habib, saya ada perlu. Ya. Saya belum ngomong tuh silakan duduk. Beliau mesem gitu ya. Beliau me mesem padar perlu saya itu mau pamit, saya enggak hadir pengajian lagi. Saya mau cari du duit. Saya enggak mau hadir pengajian lagi, saya mau cari duit dulu gitu ya. Di hati saya begitu. Tapi beliau mesem senyum dan mengatakan, "Naufal, no, kalau kamu ikut pengajian di sini dulu, lebih saya dukung." Mau nanya apa? Kira-kira jadi tanya enggak saja? Enggak ya, jadi. Enggak jadi. Saya pergi ke Jawa Timur ketemu guru saya juga begitu. Saya mau minta pendapat kalau saya kerja bagaimana. Belum mengucap, guru saya sudah ngomong. Itu ada satu orang, ya, dia itu ngajar dan belajar, ngajar dan belajar. Enggak sempat kerja, ngajar dan belajar. Subhanallah, rezekinya ngalir dari segala pen, penjuru. Saya ini belum nanya ini, baru pengin. Guru saya udah ngomong seperti seperti itu. Kira-kira masih perlu tanya enggak? Nah kalau saya masih nanya berarti bodoh saat boleh gitu kan? Ya. Udah dijawab Cetok kok masih, ha? masih nanya? Nah ini lo fungsinya guru bisa tentukan tugasmu belajar, ya tugasmu nggak ha? ngajar? Tugasmu cari cari duit. Itu fungsinya seorang guru sehingga kita bebas dari hawa nafsu. Kenapa? Karena kita udah pasrah sama orang lain. Ini bukan nafsu saya, saya manut sajalah. Kalau memang boleh kerja ya kerja. Kalau memang harus cari ilmu ya cari. Cari ilmu. Ini berarti kan yang yang menentukan orang lain ya. Berarti pengaruh nafsu kita tidak adalah. enggak ada lagi. Itulah fungsinya seorang guru. Jelas sampai di sini? Jelas. Lanjutkan termasuk yang mana ini? Cari duit? Atau jadi kiai? Cari duit, cari duit. Tenang. Cari duit. Cari duit yang banyak gitu, Cari duit yang banyak Karena Allah udah bagi tugasnya masing Masing-masing Jangan khawatir Jenengan bisa jadi lebih hebat dari orang lain Bisa gitu kan Kenapa? Yang ngasih tugas Allah kok. Jangan cari nafkah yang ngasih tugas siapa? Ke pasar yang ngasih tugas siapa? Ke kantor yang ngasih tugas siapa? Allah Hanya saja Allah nyuruh kita sholat berjamaah Ya sholat atau berjamaah gitu loh Allah nyuruh kita ada bagian cari ilmu, ya carilah il, ilmu, udah, fokusnya kepada cari har, harta. Harta yang seperti ini, bukan dunia, itulah akhirat. Itulah ah? akhirat. Ini kelihatannya sepele ya, tapi penting. Karena saya sering ditanya sama orang, Habib, saya, ada orang datang ke sini, contoh ya, boleh. Boleh. Ramadhan, Ramadhan ada anak muda datang ke majlis Ar-Rawdoh Saya mau ngabdi di majlis ini Selama bulan Ramadan. Dari mana? Purwokerto, Habib Naik apa? Naik bis Dari Purwokerto naik bis ke Solo Mau ngabdi di ar -Rawdoh. Saya nanya Punya ibu? Punya Habib Punya Bapak? Punya Sekarang juga naik bis lagi pulang ke Purwokerto <laughs> Ya Ngabdi sama ibu bapak, bapakmu ya Ngabdi sama ibu bapakmu lah ini lo kadang orang gitu Niatnya dia baik, niatnya ba, baik Tapi itu nafsunya gitu loh. Itu nafsunya, kalau niatnya cari iriduannya Allah Ngapain jauh-jauh ke Solo gitu kan Ya orang ibu bapaknya ha, ada Dan butuh Kecuali ibu bapaknya anaknya 30 Nah itu lain masalah Kan saya nanya, anaknya berapa, jumlah berapa Ini berapa gitu ya Nah wong ini masih butuh dikancar nih kok justru kamu tinggal Tinggal-tinggal Nah ini dari naf, nafsu, dari nafsu. Sering orang enggak sadar, dikiranya itu apa namanya? Ini adalah bisikan malaikat, malaikat kondi, malaikat model apa ini ya? Ini bisikan malah malaikat ya. Saya mendapatkan petunjuk yang jelas, Habib saya harus tinggal di Masjid Ar-Raudhah satu bulan. Saya jawab, saya dapat petunjuk yang jelas. Saat ini juga saya suruh musir jenengan lebih jelas ini ya kembali ke rumah jenengan pagi. Ini cuma contoh ya, cuman con, contoh. Nah begitu pula orang yang ditugaskan ngajar bukan cuma cari duit. Tugasnya ceramah seperti ini, ceramah. Ini kan ceramah ini termasuk sarana sarana zahir. Enggak duniawi tapi zahir. Ceramah, belajar ilmu fikih, hukum itu sarana zahir. Duh, itu enggak enak. Kenapa? Karena ketemu manusia modelnya macam-macam, membuat enggak bisa khusuk sama Allah. Lihat Mas Edwin pengennya guyu. <guruh> <guruh> ya kan? Nanti lihat siapa lagi pengennya marah, itu kan? Ya. Enak kemana? mana? di raudha ini udah saya siapkan kok. Ya, lantai-lantai dasar ruang kholwat di bawah mihrab ini kan itu saya siapkan untuk bertapa. Tapa kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa agamanya khol Khulwah atau uzlah kan begitu Untuk uzlah untuk khulwat Pengennya sih ya masuk khulwat uzlah Udah 40 hari enggak keluar Dikir doa ngaji Dikir doa Nabi ngaji, Ketemu kanjeng Nabi siapa yang enggak pengen Ya khusus salawat terus Sampai ditemui kanjeng Nabi gitu kan pengen ya Sampai ditemui Rasulullah SAW Pengen gitu Tapi saya harus tinggalkan jenengan Kira-kira bagaimana Ya nanya ini kira-kira bagaimana itu itu hawa nafsu atau petunjuk ilahi hawa nafsu gitu. hawa hawa nafsu kecuali, kecuali di saat tertentu tiba-tiba gitu ya ada perintah jelas mimpi ketemu kajang Nabi novel, berhenti ceramah dulu masuk kamar, 40 hari jangan keluar, nah itu itu lain masalahnya, dan semoga itu tidak terjadi 40 hari gak keluarnya mimpinya oke okay, ketemu Nabi tapi jangan disuruh 40 hari gak enggak keluar. Abot enggak ketemu Mas Edwin itu ya. <laughs> ini ini cuma contoh, ini cuma contoh. Kadang orang dengan ceramah-ceramah, ngajar-ngajar, di hati-hati timbul timbul jenuh gitu loh. Jenuh. Apa yang saya dapat ya? Cuman ceramah, ceramah, ceramah. Enggak seperti kiai itu, enggak seperti habib itu. Hidupnya di kamar pegang tasbih, zikir, subhanallah, subhanallah. Itu Masya Allah Dikit-dikit mimpi ketemu nabi, dikit-dikit mimpi ketemu nabi. Kenapa saya mimpi ketemu nabi? Kalau begini-begini susah. Saya harus duduk fikir yang banyak ini. Nah, kalau saya duduk fikir Subhanallah, Subhanallah, misalnya 100 ribu kali, kemudian saya enggak belajar, terus mengajarnya bagaimana itu paham. Jadi sama. Kalau jenengan cari duit ke tempat kerja masing-masing, para ulama yang tugasnya cari ilmu, dia cari ilmu yang tugasnya mengajar ya. Yang ajar, lah ada orang-orang itu yang tidak ajar lagi, tak cari ilmu lagi, cuma pikiran, terjerit betul-betul terjerit, melepaskan diri dari sarana-sarana duniawi maupun sarana dohir, dia tak baca kitab, ya tak mengajarkan ilmu yang di di kitab, cuma tasbih, solawat, tapi ilmunya luar, luar biasa. Lah kadang yang ilmu dohir ini meri penaman ya, enak bener, hidupnya di atas gunung, ya. Hidupnya di apa namanya gubuk di tepi sungai. Jadi sunan kali jogo. Misalnya gitu kan, ibadah di tepi sungai. Jadi sunan kali jogo, wah saya mau niru sunan kali jogo. Tak buat gubuk di tepi sungai, kemudian sholat terus. Nanti dulu mas, muridmu banyak ngajar. Paham ya? Nah tapi kalau ditinggalkan ngajarnya untuk yang seperti itu, ini dunia. Itu namanya keinginan naf nafsu. Dan ini sebetulnya yang ditulis oleh Ibn Atta'illah Pengalaman pribadi beliau Ketika beliau berguru pada Abu Abbas Al-Mursi R.A Jadi Ibn Atta'illah dari Ketika datang ke gurunya Mau pamit Datang mau pamit Mirip saya tadi, mau pamit Cuma bedanya, saya pamit mau cari duit Ibn Atta'illah lain Pamit, mau meninggalkan tugasnya ngajar Ibn Atta'illah ini kan seorang guru besar Betul-betul ahli, ahli fikir, ahli bahasa, macam-macam. Beliau ini orang yang hebat. Ngajar di di berbagai, kalau sekarang kampus gitu ya. Ngajar di berbagai kampus. Mau ditinggalkan semua itu, mau khulwat, mau dikir saja. Mau ketemu Allah mudah. Tidak ingin yang lain. Datang ngadep gurunya. Datang ngadep gurunya. Dengan hati yang seperti itu, mau pamit. Begitu sampai depan gurunya yang bernama Syekh. Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala noh yang dimakam, di, dimakamkan di Alexandria, Mesir gurunya ngomong begini. Ada orang, memang orang-orang Surau itu begitu. Jadi tidak apa namanya? ndak cetoh gitu ya. tidak mau ngomong kamu lebih baik Jadi pakai sanepan. Ada orang, ada orang itu pintar, dia itu ngajar di mana-mana. Ilmunya ya ya banyak terus lihat orang seperti saya lihat orang seperti saya kok enak enggak kelihatan ngajar di mana-mana cuma zikir wirid doa zikir wirid doa tapi dapat karunia dari Allah yang luar biasa akhirnya orang itu pengin pengin dapat yang sama dengan yang saya saya miliki dia akhirnya pengin meninggalkan berniat pengin meninggalkan kampusnya jadi dosen tu mau ditinggalkan semua, mau duduk dikir wirid saja. Ketahuilah, yang seperti itu tak bagus. Bagusnya itu dia tetap mengajar, tetap di kampusnya, tetap jadi dosen, tetap jadi penceramah. Jangan khawatir. Para wali itu, kalau dapat karunia dari Allah, orang-orang yang ajar dengan dengan dengan menekuni tugasnya dari Allah itu, nanti juga dikasih bagian. Jadi enggak usah enggak usah capek-capek dzikir -capek, wirid, bagian dzikir wirid bagiannya kami kami. Nanti dia dengan sibuk mengajarnya itu karena Allah Taala. Kalau kita dapat karunia dari Allah, kita juga akan berikan pada dia nyoh nyoh nyoh. Akhirnya ibu atau irlah enggak jadi nanya, enggak jadi nanya. Jadi seperti kita ini misalnya ya, kita kan lihat orang yang dengar ceritanya wali-wali itu yang misalnya Tinggal di gua Lima bulan, wirid ya. Atau di masjid e, Lima bulan, wirid Terus bisa mimpi ketemu nabi Pengen kan ya Kadang-kadang kan timbul bisikan Mau meninggalkan kerjaannya Atau meninggalkan tugas ngajarnya Seperti itu Sebetulnya kalau kita tekun belajar Tekun ngajar, tekun bekerja Tekun betul, maka jangan khawatir Beliau-beliau yang dapat karunia itu juga akan didumkan ke kita-kita ini. Makanya saya itu merasakan saya itu kalau ceramah seringkali dapat pemahaman-pemahaman yang enggak saya dapat di kitab. Ya kan tiba-tiba, "Bang, -tiba, lho, kok begini ya? Bleng, kok itu ilmunya ya? Padahal saya enggak belajar gitu kan. Dari mana? Dikasih dum-duman." Nyoh. Ya, nyoh. Itu ada dum-duman begitu ada. Gak usah jauh-jauh. Saya yang cari duit capek-capek beli pizza, misalnya begitu ya. Saya cari duit capek-capek, saya beli beli pizza. Mas Edwin ini nyantai, ngepel. Misalnya ngepel musola, roda Jannah ini. Beliau ngepel musola, enggak usah cari duit, enggak usah beli pizza. Saya yang belinya. Maam nih, silakan. Paham maksudnya? Paham kan? Bagi tu tugas. Karena yang ngasih tugas itu Allah. Jadi masing-masing punya kemuliaan sendiri sendiri. Sampai di sini masih pingin ninggalkan kerjaannya? Ayo, emangnya emangnya nanti kalau jadi kiai bisa ikhlas begitu meninggalkan kerjaannya, ya mau jadi ustad, mau jadi u, us? ustad baru meninggalkan pekerjaannya di Vietnam macam macam stres. Jadi ustad tak jadi, mau balik kerja, sudah tak bisalah. Lagi naudzubillah min balik. Kemudian orang ninggalkan sebab dunia ini kadang-kala bukan juga karena dorongan pengen dekat sama Allah. Kalau dorongan pengen dekat sama Allah ini kan baik ya. Tapi itu bisa jadi karena naf nafsu. Ada yang dorongannya sebetulnya datang pengajian itu karena memang dia malas kerja, nggak sanggup cari duit, stres, ya stres nggak sanggup cari cari duit. Akhirnya dia tinggalkan itu ya udahlah saya mau di masjid aja saya mau ngaji solat ngaji solat ini juga buruk kenapa? Lah, orang kamu dikasih tugas sama Allah kok kamu tinggalkan tuh gimana? Kamu tuh ditugasi Allah boleh aduwe, lah kok kamu tinggalkan? Lalu nah, terus kamu ini mau nurut sama siapa? Mau nurut sama siapa? Allah nggak mau kita begitu makanya dikatakan mina dunubi diantara dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh amalan apapun. Kecuali suntuk, sumpek Gara-gara golek duit gak entuk-entuk Tapi ya Jadi ada dosa-dosa kita Yang tidak bisa dihapuskan dengan mikir Dengan wirid, dengan amal soal apapun Tidak bisa dihapus Tidak bisa dihapus Mungkin terlampok gede dosanya Jadi dihapuskan itu gagal terus Yang bisa menghapuskan itu Rasa sumpek gara-gara cari duit gak dapat-dapat Ya, ngelamar kerjaan ditolak-tolak, ngelamar sana tolak, ngelamar sana tolak, ngelamar sana tolak. Nyetorkan barang di sana ditolak, nyetorkan barang di sana ditolak. ngajukan proyek sana tolak, sana tolak. Capek atau enggak capek? Sumpek atau enggak sumpek? Sumpek tapi kalau dia bertahan di situ, dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Enak atau enggak enak? Enak. Enak. Lah makanya jangan jangan apa namanya? meninggalkan kerjaan. Terus ke masjid dengan harapan mendapatkan am Ampunan Ampunannya dikasih sama Allah dengan sumpakmu itu kok Sumpak kita itu Mendatangkan am ampunan Berarti jenengan kalau cari duit tidak dapat Sumpak Alhamdulillah atau Na'udzubillah Pertanyaan ini Jenengan ya cari duit Cari duit, tidak dapat Terus um, umpak Mestinya Alhamdulillah atau Na'udzubillah yang di atas kok cuma diem. <SILENCIO> Yang sudah ngerti ya ucapnya Alhamdu, Alhamdulillah. Makanya mu'min itu kalau ilmunya banyak enak, apapun kondisinya mesti yo. Jadinya Alhamdulillah. Gak punya duit, wah dosa kuntek gitu. Ya mangkakan dosa gitu. <SILENCIO> Makanya tahun ini kebanyakan dosa nih rezeki rojo. Seret kok angel men. Terima kasih ya Allah, dihapuskan dosa-dosa saya dengan begini. Engkau Mahatahu kalau saya ini lidahnya kurang istighfar ya Allah. Makanya dikasih rezeki seret, seret dikasih sum sumpah. Nah ya ini ini sepele ya, tapi pelajarannya banyak ya pelajar buatnya. Monggo dijauh silakan. Sudah habis. Makanya kalau minum tuh dikit-dikit biar nggak cepat habis. Sebaliknya. Kalau yang tadi, yang punya kerjaan ditinggalkan untuk cari akhir, akhirat. Yang kedua, sebaliknya, orang yang hidupnya udah diikir wirid, dia diikir wirid gitu, terus lihat orang lain punya masjid bagus, punya musholah bagus gitu kan. Sementara dia gubuk tempatnya, Gu, gubuk, jadi apa ingin? Saya pengin punya masjid yang bagus, musala yang bagus, pesantren yang yang bagus. Akhirnya zikir wiridnya ditinggalkan, dia masuk pasar. Jualan sarung. Jualan sarung di di pasar. Walaupun niatnya baik, niatnya baik, tapi ini turun pangkat. Luang kamu sama Allah Sudah di dientaskan dari dunia kok tambah nyempong ke dunia. Yang lain tuh pengen meninggalkan dunia Kamu sama Allah udah dibuat meninggalkan dunia Dikasih kenekmatan uhrawi Kok justru uhrawinya kamu tinggalkan Kamu masuk ke dunia Ya seperti tadi misalnya Kalau tingkat-tingkat guru TPA misalnya itu ya Guru TPA Atau ustaz ceramah, Yai Wah saya gak sanggup jadi penceramah lagi Kenapa Lawang saya itu mau balik lokal Yai dari satu mimbar ke mimbar. Amplop itu 100 ribu. Alhamdulillah ya. Biasanya 50 ribu ya. Amplopnya 50 ribu. Kalau dapet 200 itu saya ya sujud syukur. Padahal satu bulan saya itu cerama cuman cuman 5 kali ya. Misalnya begitu kan. Amplopnya gak cukup. Ini. Amplopnya gak, gak cukup ya. Jadi saya lebih baik gak mau cerama lagi ya. Jadi saya mau ikut sama bos itu aja. Jualan di pasar. itu Ini orientasinya apa berarti ini? duit orientasinya U, uang walaupun niatnya dia mungkin baik dengan uang tadi dia pengen sedokol dengan uang tadi dia pengen pengen apa namanya bantu orang lah orang lain tapi tugasnya dia bukan di situ gitu lo tugasmu tuh bukan di situ Allah ngasih kamu ilmu ya tugasmu ngajar Allah ngasih kamu kemampuan ya tugas kamu untuk bela belajar jangan itu dibuang tambah cari dulu dunia itu salah besar nah tapi, buat orang yang cari dunia tadi, jangan terus ngomong, Habib, tugas saya cari dunia ya, jadi saya gak perlu datang pengajian. Kacau ini. Tugas saya cari dunia, Habib, jadi saya gak perlu sholat imam waktu di masjid, gak perlu. Otoh imamnya itu yang gaji juga saya. Wah ini kurang ajar nih. Ya kan? Kurang ajar karpetnya yang belikan juga, juga saya. Itu sistem saya yang beli semua. Allah straightnya air saya semua. Jadi saya tidak perlu ke masjid. Udah ganjaran cukup. Ini benar atau salah ini? Salah itu. Ya salah. Memang kamu punya duit tugas kamu bantu masjid, bantu musola, bantu orang yang kurang mampu, bantu orang yang sakit, bantu orang yang ternyata. itu tugasmu. Itu tu tugasmu. Tapi solat lima waktu di masjid itu tugasmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara pribadi. Itu gak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Jelas ya? Nah orang yang kerja itu adabnya ada empat. Kalau dia bisa menerapkan empat adab ini, Maka dia boleh terus bekerja. Mau cari ilmu mencari duitnya 24 jam? Boleh. Tapi syaratnya menerapkan empat hal ini. Yang pertama. Ya, yang pertama Mualatul Abror dia gunakan penghasilannya untuk membantu orang-orang soleh. Dia gunakan penghasilannya untuk bantu orang-orang soleh. Kita tahu dalam hadis Rasul pernah bersabda, kamu jangan makan kecuali makanannya orang yang bertakwa dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Masih ingat itu ya? Kamu jangan makan kecuali makanan miliknya orang ber Takwa, dan jangan menyantap makananmu, ya, jangan kamu berikan makananmu kecuali kepada orang yang berTakwa. Di sini ada ajaran kalau kita punya sesuatu, nomor satu sesuatu ini kita berikan kepada orang-orang soleh. Kenapa? Karena manfaatnya akan lebih banyak. Seratus rupiah, seratus rupiah diberikan kepada orang soleh, sama seratus rupiah diberikan pada orang yang nggak jelas, tentu manfaatnya lebih banyak orang soleh. Karena seratus ribuannya orang sholat ini bisa jadi macam-macam. 100 rupiah, Semua orang saya dipikir Euni oh, ada uang seratus rupiah, dah saya ikut sertakan. Misal ya, saya ikut sertakan beli tanah untuk pemakaman. Ganjarannya banyak atau begitu? Banyak. Seratus rupiah, tapi disertakan dalam uang digunakan untuk beli pemakaman. Padahal orang ini kalau mau dimakamkan nggak ada tanahnya repot atau nggak repot? Saya kemarin dulu lihat di pesawat. Film singkat, dokumenter gitu Muslim di Jepang Muslim di Jepang Jumlah muslim di Jepang itu Kalau saya gak salah kemarin 1 juta 100, 100, 100, Dari 100 juta atau berapa penduduk itu 1 juta muslimnya Muslimnya 1 juta Dan agama Jepang itu kan uh, Tidak dikubur yang mati ya Yang mati dibakar Yang mati di Bakat. Sehingga muslim di Jepang itu Kerepotan untuk Cari tanah pemakaman Karena orang Jepang itu Tidak ada yang dimakamkan Diobong gitu. Jadinya abu Ditaruh di guci-guci gitu kan Atau dibuang ke, ke sungai Tidak ada yang ditanam di, di tanah Maka begitu orang Masuk Islam di Jepang itu punya problem Problemnya kalau mati Bagaimana nguburnya Kalau mati bagaimana nguburnya Ternyata tanah pemakaman di Jepang itu ya Yang paling murah harganya sekitar 150 juta Jadi jenengan mati harus beli tanah seharga 150 juta Siap mati di Jepang? Jangan, mahal Kemudian tiap bulan Itu kan tanahnya ya Jenengan beli Artinya kalau punya jenengan gak bisa digusur Tapi ingat harus bayar PBB-nya tiap bulan Pajak tanahnya tiap bulan Itu pajak sewa tanah jadi tanahnya udah beli masih nyewa lagi Satu bulannya 2 juta rupiah Siap meninggal di Jepang? Nah, jadi kalau udah begitu Meninggal di Indonesia Nikmat atau gak nikmat? Murah atau gak murah? Makanya Alhamdulillah toh ya. Jadi muslim di Indonesia ini luar Luar biasa Nah 100 rupiah Jadi tanah pemakaman Sehingga orang bisa dimakamkan dengan nyaman Gak bingung, gak bingung cari tanah gitu loh Tanahnya sudah ada Ini kan infak yang luar Luar biasa Dan di seratus rupiah kita jatuh ke tangannya orang soleh Berkah Seratus rupiah jatuh ke tangannya orang gak cek toh. Ternyata sama orangnya Diikut ambilkan beli Coca-Cola Dapetnya Sendawa Entek Paling-paling masuk di perut Kemudian jadi air se Air seni atau jadi pantai atau sprite atau teh botol enak memang enak melegakan tapi kan manfaatnya sesaat manfaatnya sesaat kalau jatuh di tangannya orang soleh itu manfaatnya bisa bisa kemana-mana maka nomor satu kalau kita menjadi orang yang cari duit syaratnya siap membantu orang soleh muallaatul abror kemudian yang kedua wa mujanaatul fujjar. Dan dia dengan kerja itu harus menjauhi orang-orang yang banyak berbuat kemaksiatan. Nah ini yang agak susah ini. Masuk pasar, tapi menjauhi orang-orang yang banyak maksiatnya. Contoh, ibu-ibu misalnya buka kios di pasar. Kok tonggo samping kios sama tonggo samping kios tuh hobinya ngerasami. Kira-kira ibu ikut nimbrung atau pilih masuk dalam kios. Ah, kalau udah tahu hobinya suka nimbrung berarti tidak bakat cari duit, paham ya? Paham maksudnya? Jadi dia tidak tidak bakat cari duit, berarti tugasnya bukan cari duit. Kalau mau cari duit di pasar, ya harus bisa dia jauhi kemaksiatan itu. Yang namanya ngerasa nih tinggalkan. Yang namanya hal-hal yang nggak benar diting. Ditinggalkan, bisa menjauhi, baru dia boleh cari du duit. Gampang kok? Kok dia sembarkan apa ini? Hello, bapa bapa, gampang atau susah? Tidak bergaul dengan orang-orang yang suka nipu, bisa tak? Oh sekarang itu terjadi penipuan berjamaah kok. Ya, tidak, ya, tidak bergaul dengan orang-orang yang suka nipu, bisa tak? jual motor misalnya jual motor ngaku ini pernah jatuh lima kali ini bannya itu sudah tipis pak kemudian saya vulkanisir ini yang sini udah peok ya ini saya kenteng magic ini pak berani jual motor begitu tidak berani nah ini bahaya ini ini bahaya Tugasnya kita dalam bekerja itu ya Harus bisa meninggalkan orang-orang yang buruk Dan keburukan itu Harus Itu itu yang namanya menjalankan tugasnya Allah subhanahu wa ta'ala nah, Kenapa kita takut jual barang Dengan ngaku Takut apa Nggak laku Terus takut apa lagi Takut ru rugi Betul Sekarang saya mau nanya Yang buat laku atau nggak laku itu siapa nah, Kenapa masih takut ya Rugi, misal rugi Dengan jujur, rugi Dengan jujur, rugi Rugi berapa paling? 100 ribu, 200 ribu Iya yeah. 100 ribu, 200 200 ribu Tapi barokah Uangnya itu berkah Pilih jujur Rugi, tapi harta yang diterima Jadi berkah Atau dusta, untung Harta yang diterima itu jadi enggak barokah. Pilih yang mana? Barokah atau enggak barokah? Jangan barokah. Tapi kalau nyodoh, usbib, enggak apa-apa, enggak berkah. Nah, utubillah. Min zalik. Iya, Alhamdulillah. Yang ketiga. Tidak meninggalkan sholat berjamaah. Tidak meninggalkan sholat berjamaah. Jadi jangan sampai kerja itu membuat kita meninggalkan sholat berjamaah. Yang keempat Membantu fukuro wal masakin dengan hartanya Gak nunggu sugih lo ya Gak nunggu sugih Pokoknya punya duit Ini buat bantu orang yang lemah Kalau sudah prinsipnya gitu Carilah duit sebanyak mungkin Gak usah bingung Gak usah takut kalah sama Kiai Gak usah takut kalah sama Habib Gak usah takut kalah sama Ustadz Di akhirat gak usah takut kalah Kenapa? Karena dia menjalankan tugasnya Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Allah mengatakan lewat lisan Rasulullah SAW Seorang pedagang yang jujur Pedagang yang jujur Itu berarti kerjanya dagang atau bukan dagang? Dagang Ternyata di hari kiamat Pangkatnya itu diletakkan bersama dengan suhada Padahal suhada itu perang melawan orang-orang yang musuh Islam Capek, sakit Betul kan? Kehilangan nyawa Dia tidak kehilangan nyawa Dia kerja mungkin nekmat Bisa makan macam-macam, tapi kok derajatnya bisa sama? Kenapa? Karena dia jujur menjalankan tugasnya Allah dengan ba baik. Kalau begitu, sebetulnya yang harus kita lakukan apa? Menjalani tugas masing-masing dengan sungguh-sungguh. Menjalani tugas masing-masing dengan sungguh-sungguh. Gak usah ngelirik tugasnya orang lain. Ya menjalani peran masing-masing sebaik Mungkin Gak usah ngelirik perannya orang lain Yang menghargai Oh ini Habib nih tugasnya emang ceramah Memang tugasnya dia ceramah Tugasnya dia gak? Ngajar Dah, jangan Habibnya dipaksa ke pasar Oh nanti dateng nasihati Habibnya Habib hidup tuh jangan ceramah terus Keren ini keren betul nih ya Habib tuh saya lihat Hidupnya ceramah terus Pengajian terus cek, Gak bener tuh Habib Rasulullah kan mengajarkan umat Islam tuh suruh cari duit Suruh kerja Suruh kaya gitu ya Suruh punya uang yang banyak gitu Mentang-mentang dia akan hebat gitu ya Terus nasihati seperti itu Berarti bener atau salah ini? Salah Ada tugasnya masing-masing Contoh yang satu ini nanti Bisa membuat gamblang Gak kerosoh, ini udah satu jam saya ngomong. Satu jam. Nanti ada tanya jawab kan? Ini kok jadi dem semua, kenapa? Satu jam saya udah bicara, paham gak? Jangan kira berapa menit? 20 menit, 30 menit? Satu jam. Udah tiga, 60 me menit, kurang dikit tuh, kurang 4 menit. Saya berbicara. Gak kerosoh. Padahal ini bab mumet loh, kok jangan gak kerosoh ini. Ini babnya bab enggak, enggak, enggak ringan. Ini bab yang cukup berat. Ibu-ibu bisa paham ibu-ibu? Paham ya? Jadi ibu punya peran jadi apa? Ibu rumah. Masak yang pintar gitu. Ya. Yop. Jangan meninggalkan perannya. Memang Allah menempatkan jenengan tugasnya masak, ngurus A, anak. Jangan merry sama suami. Enak bener jadi orang laki. Keluyuran sana, keluyuran sini Pergi sana, pergi sini Raseneng ngupainnya anak Kesel tau, gitu misalnya Jangan begitu, memang tugasnya ibu Capek-capek ngurus ah. Anak capek-capek masak, isa-isa, kora-kora umba umbah itu tugas ibu Perannya di situ Kalau peran itu dijalankan, surga tempatnya Kan enak toh Enak, Oh mbak ini ditinggal Kan saya enggak mau jadi ibu lagi Nah terus ada diopo Kacau kan? Saya mau cari duit. Wah, langsung pakai kaos singlet gitu kan. Wah, sudah anek-onek. Kalau motor, weng, golek duit gitu ya. Itu bukan tugasnya. Kecuali kalau memang kondisinya memindahkan kita, harus pindah halauan. Itu nanti bab berikutnya, ya. Itu bab berikutnya. Bab-bab setelah itu akan dijelaskan. Jadi kita itu boleh pindah profesi, ya. Dari dari pekerja Jadi Ustaz Nah ya, itu nanti bukan bab sekarang Belum kelasnya ya. Ini kelas kita masih kelas yang seperti Seperti ini Saya mau kasih contoh begini Jenengan tahu Para peneliti Peneliti-peneliti itu ya Yang tugasnya meneliti obat Tugasnya meneliti obat Bagi sebuah penyakit Jadi ada satu penyakit Terus dibuat tim dokter meneliti obatnya. Kerjaannya mulia atau enggak mulia? Mulia. Ternyata tim dokter itu selama 10 tahun tidak ketemu anak istrinya. Hidupnya cuman di laboratorium ngurusi bakteri kuman di tes. Terus dari pagi tidur lagi melek gitu terus 10 tahun. Saya mau nanya, enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Enggak enak. Nah terus kemudian tim dokter tadi kemudian berubah misalnya ya. Saya enggak mau begini saya, enggak enak. Saya pengen seperti kalian-kalian, melancong ke sana dan ke sini. Saya mau nanya kira-kira dunia remuk atau enggak remuk. Remuk gitu kan? Remuk. Nah tim dokter ya tugasnya bukan cari duit, enggak ke pasar. Ya, enggak ke ke toko, enggak. Tugasmu di laboratorium, udah di situ. Kamu dapat gaji langsung, kan seperti itu ya Gaji, lah gaji ini ibarat Buat para wali dapat karunia-karunia Dari Allah Ta'ala Dengan dirinya tidak kemana-mana Mungkin cuma di kamar, wikir, wirid Wikir, wirid, ibarat profesor Yang lagi meneliti sesuatu Tugasnya, doakan seluruh umat Dapat Allah, kasih dia karunia Macam-macam Dia enggak boleh iri, lihat yang lain Begitu loh, paham ya Dan yang lain jangan mengatakan Oh, orang kok tidak mau bergaul dengan masyarakat oh, Orang kok hidupnya cuman mengunci diri di kamar oh, Orang kok hidupnya cuma duduk saja pegang tas Tas beh Eh mas mas Iki lo tas berat dicekel tambah medeni Ini memang tugasnya pegang tas beh Kidoakan dirimu gitu Mengistighfarkan kamu biar diampuni Allah biar bencana yang mau turun nggak jadi itu turun memang tugasnya di situ lah like kalau ini justru kemudian demo nggak mau terus biar lagi mumbut awakmu gitu ya paham kan ha? jadi seperti dokter-dokter itu tadi dihina orang misalnya keluarga dilupakan anak nggak diurus istri nggak di nggak diurus cuman di kamar saja seperti itu ya dengan apa tumbuh-tumbuhannya atau dengan penelitiannya apa seperti itu pergi kamu tinggalkan semua itu Nih kalau diaomongi begini ya gak pas. Emang tugasnya dia cari oh, cari obat. Paham? Tentara, tentara ditugaskan oleh negara, ditugaskan oleh negara. Tugas keluar negeri, tugas keluar negeri sebagai pasukan perdamaian ke suatu tempat misalnya kemana ya? Pasukan perdamaian selama 3 tahun. Kemudian cuma di hutan. Anak istri nggak dihubungi tiga tahun. Saya mau nanya secara dohir, ketoknya benar atau nggak benar? Ketoknya nggak benar, anak nggak diurus, istri nggak di nggak diurus. Tapi ini pekerjaannya mulia, ini tugas dari negara. Negara emang dia harus menjalani seperti itu. Nah kalau nggak mau semua kan deh repot gitu kan? Ada tugas masing-masing. Makanya kita jangan iri dengan tugasnya orang lain. Apa yang menjadi kendaraanmu itu naiki? Kalau tugasmu cari duit ya Tenanan Tidak no, ada duit Saya tidak Oh saya nanggung-nanggung Ya setelah itu Alhamdulillah Orang itu Ya Alhamdulillah Gaya Padahal Orang itu Ya mumet gitu kan Gaya Saya dapat Alhamdulillah enggak dapat Ya Alhamdulillah Gaya mas Kamu gaya mas Ternyata enggak megang duit Ya mumet kok Gitu kan Ya cari duit yang beneran Yang sungguh-sungguh Sungguh-sungguh kerja Yang sungguh-sungguh Jangan nanggung Jangan nanggung-nanggung. Itu posisimu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Dah. Ini saya pending sampai di sini. Tidak usah banyak-banyak. Jam setengah 10. Saatnya kita tanya. Jawab. Tapi sebelum tanya-jawab. Saya mau umumkan sesuatu. Ini sekarang bulan apa ini? Awal September. Betul? Nah insya Allah nanti. Akhir Oktober. Tanggalnya menyusul ya Akhir Oktober Saya akan selenggarakan bedah buku Bedah buku terbaru saya Judulnya Inilah dalilnya Inilah dalilnya Harga buku Plus infak untuk majelis ya. Harga buku Udah termasuk plus infak Untuk majelis Kurang lebih 100 ribu rupiah Tebel buku Minimal jadi minimal berarti bisa jadi pas, bisa jadi le lebih. Minimal 250 halaman. ya Minimal 250 halaman. Ukuran buku minimal-minimal. 14 x 21 cm. Plus minus ya. Seperti itu. Bukunya insya Allah saya usahakan full color. Jadi bukan buku hitam putih. Nanti ada foto-foto di da di dalamnya. Mau saya buat serius? Ya, mau saya buat serius. Usahakan dari mulai besok pagi jenengan nabung. Jadi nanti akhir Oktober tidak beli buku bukan murid saya. Ya, bukan murid saya. Sudah dikasih tahu di buku plus in, in fact untuk mana apa pelit sak pole. Kenapa saya katakan pelit? Karena ngerokok aja diutang-utang-utang utang yuk dibelan-belani, di betul betul. Tidak pernah ada kata tidak bisa untuk rokok, tapi kalau untuk buku yang satu ini jenengan pelit pada diri sendiri, saya harus rodok buat jenengan krosol begitu, karena buku yang satu ini Insya Allah akan menjawab pertanyaan jenengan sendiri. Kan banyak pertanyaan dari jenengan yang disampaikan, gitu kan? Pengen ngerti. Di sini akan saya jawab, kalau enggak punya itu eman-eman Makanya saya ngomong sampai seperti ini Enggak beli enggak apa, apa tetap murid saya, jangan khawatir Mungkin tadi kan bahasanya orang jual jamu kan begini Harus apa namanya nunjukkan kesung Kesungguhan Di buku itu saya akan jawab banyak persoalan insyaAllah Boleh saya kasih contoh bocorannya? Boleh, saya sudah mulai penelitian InsyaAllah, insyaAllah ya Setiap paragraf itu ada catatan kakinya Buku setiap paragraf ada catatan kakinya Kira-kira itu nanti rujukannya Banyak atau sedikit Banyak kan? Banyak Buku itu akan saya buat seilmiah mungkin Meskipun saya belum pernah kuliah Dan tidak akan mau kuliah West wall Ya cari ilmu terus Bisa enggak mau masuk bangku kuliah Pengen suatu saat nanti Saya pengen buat pantas-pantesan Suatu saat nanti cita-cita saya ya. Entah dari mana gitu Ada nasi gelar saya profesor doktor. Oh iya, kalau presidennya saya sendiri kan bisa tau. Suatu saat nanti gitu kan, mungkin setelah saya meninggal atau saya masih hidup, saya pengen nanti ada karya saya yang kemudian orang baca itu ini perlu saya kasih julukan profesor, doktor, janio, blas, oraber, perlu. Cuman buat pantas-pantesan, buat gaya-gaya gitu ya, gaya dikit. Gitu. Nah contoh, ini yang sudah saya tulis ya, lagi saya saya susun dulu dupa dan kemenyan, ya ini judulnya menarik ya, ya membakar dupa atau kemenyan misalnya, ya. membakar dupa atau kemenyan. Jenengan dengar kata dupa atau kemenyan, bayangannya kemana langsung? Dukun, gitu kan? Itu cuman di Indonesia, saudara-saudaraku kata dupa atau kemenyan langsung ke dukun itu cuma di Indonesia jenengan boleh buktikan beli film horornya barat drakula, tidak mungkin ada kemenyannya ada drakula pakai kemenyan tidak ada kan? tidak ada jadi dupa atau kemenyan itu jadi istilahnya kita langsung ke dukun, karena dari kita kecil disuguhi film, film, film di layar televisi atau layar layar bioskop itu ya Layar kaca atau yang gak kaca gitu Sekarang layar gak kaca lagi kan ya Layar apapun yang disuguhkan Entah sinetron, entah film Itu kalau udah urusannya dukun Langsung dupa dan kemenyan Betul Urusannya setan malam Jum'at Kurang ajar ya kan Gak ada setan keluar malam minggu Heran saya Padahal malam minggu itu Banyak setan Keluyuran, kentayangan. Kalau malam Jumat itu malaikat. Pada keluyuran ke masjid-masjid, ke pemakaman itu malaikat. Karena malam Jumat itu sunnah ziaraku kubur. Kan begitu. Tapi dibuat malam Jumat itu duyur. Malam Jumat itu po, pocong. Malam Jumat kuntilanak. Ya betul kan ya? Seperti itu. Si manis jembatan ancol. Malam Jumat. Jum kan begitu. Jembatan semanggi gak ada. Gak ada. Tenang. Ancol. Jauh. Nah ini Malam Jumat. Malam Jumat, dupa menyal langsung du, dukun gara-gara film. Film. Jadi film ini begitu urusan contoh ya, contoh. Acara e, ngirim nglarung itu nglarung misalnya sesajen ya, sesajen. Nanti yang bagian begitu dupa ditun Tunjukkan jadi kesannya dupa ini untuk mengantar ses, apa namanya e, berhalal ya untuk sesembahan ber berhala. dupa ini untuk dukun ya dupa dupa ini untuk para normal padahal padahal ya, dupa itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan kebiasaan orang-orang waras sejak zaman dahulu sampai sekarang. Artinya para raja, para bangsawan, orang-orang pintar itu semua pakai dupa dan kema, kemenyan makanya Indonesia ini eksporir gahru dari zaman dahulu kala, dari zaman kerajaan Sriwijaya. Cui, Sriwijaya loh. Ekspor yang namanya kayu, kayu gaharu lewat jalur sutra. Tahu jalur sutra? Enggak ngerti? Cari di Google. Jangan naik sama saya. Lewat jalur jalur sutra ini nih, oh langsung dibakar ya. Bas ini sini sini. sini. Menyannya Bas ini menyan. Ini tadi nih, ini ini coba lihat. Ini ini ini ya Bas ini. Ya, yeah. kasih kasih kasih. Saya mau jadi dukun sebentar. Tenang, tenang Pak itu Iya. Masa ada dukun wadahnya seperti ini. <tuh> ya? Yeah. Ini tempatnya namanya bibkharah. Yang dibakar namanya Bu Bukhur kalau dalam bahasa Arab Kalau dalam bahasa Rasul ini Mijmarah Tempatnya namanya mij, Mijmarah ya, Prosesnya perbuatannya namanya Istijmar Istijmar itu me, apa, me, meng, Mengasapi diri Dengan wawah Wangian, itu namanya istijmar Kalau bahasa Indonesia Itu membakar dupa Atau keme, kemenyan Ini, eh, silakan yang nonton Tonton saya ini sunnah Nabi, bukan sunnah dukun. Paham? Nah, dukun itu melihat sunnah Nabi ini mendatangkan manfaat. Ternyata bangsa-bangsa yang halus, terima kasih Mas Edwin. Bangsa yang halus itu jenjin. Itu kalau mencium aroma yang wangi, mereka berda, berdatangan, senang. Makanya dukun juga tiru-tiru pasang aroma tertentu, cuman aromanya dukun, itu kalau dipasang, yang datang itu ya modalnya yang seperti dukunnya, paham ya maksudnya ya, kalau yang ini wangi, lain, ini namanya dupa atau me menyan, yang di majelis-majelis, di maulid, di solawak, di temanten, kemudian orang meninggal dunia, disuruh ngukupi, ada semua nanti dalilnya tuh. Itu semua ajaran Rasulullah SAW. Jangan disamakan dengan praktek-praktek perdukunan. Kan seperti itu, Proloh. Kemudian saya tunjukkan bukti buat yang ngomong itu musyrik-musyrik, musyrik-musyrik Kadang itu, muslim di Indonesia ini ada yang nggak cetol. Ada yang nggak cetol. Yang pakai begini dibilang mus-musyrik. Gampang melulu duduk orang musyrik. Cuman gara-gara bakar menyan dibilang mus-musyrik. Kalau jenengan lihat orang mbakar menyan dibilang musrik Berarti Para Para petugas di masjidil haram Para petugas di masjid Nabawi dan imam Masjidil haram Itu ahli berbuat syirik Kenapa? Karena setiap bulan Suci Ramadan anda kalau Pergi ke Medinah atau ke Mekah Al-Mukarramah Mau masuk masjidil haram Itu ada petugas-petugas khusus dari Saudi Arabia. Petugas itu berdiri di pintu-pintu masuk masjidil haram. Kemudian menyukuhkan menyan. Jenengan disuruh ngukupi diri jenengan benwangi. Begitu pula yang masuk babu salam. Menuju makam Rasulullah SAW. Dikasih menyan. Tidak percaya. Nanti di buku itu saya tunjukkan link Youtubenya. Tuh. Ada videonya. Gimana? Untuk semua bahkan di suatu kota di Riyadh itu kan ada Riyadh ibu kota Saudi. Ya. Nah, itu ada satu daerah, ada satu daerah. Pintu gerbang untuk masuk daerah tersebut, pintu gerbangnya adalah pedupaan ini yang buat bakar dupa itu wadahnya itu jadi pintu gerbangnya. Jadi yang namanya menyan atau dupa itu memang budaya dunia ya. Bukan cuma dunia Islam budaya orang-orang yang hidup di di dunia makanya yang enggak doyan dupa atau kemenyan saya khawatir bukan bangsa dari dunia kita ini dari dunia lain kali gitu kan? Ya. Kalau dari dunia kita ini dari zaman dahulu kala ya suka dupa atau kemenyan suka itu. Karena itu sunnahnya Rasulullah S.A.W. Nah, karena itu jadi budaya dunia ya Rasul pakai juga. Mungkin Rasul paling suka dengan satu yang yang bagus. Nah, karena Rasul juga pakai Rasul suka ya maka buat kita ada nilai tambahan selain itu tradisi dia menjadi sun sunnah jelas ya ini belum apa-apa itu nanti ada foto-fotonya terus ada dalil-dalil hadisnya nih hadisnya nih rasul begini nih sahabat begini lu nih tapikin begini ya nih Habib Nawfal begini lahir begitu nanti nanti ada foto Edwin lagi bakar dupa di majlis Ar-Raudah kita potret masuk di dalam buku saya yang terbaru siap ini ya Kan wajah-wajah mirip dukun, nih ya. <laughs> dah. Jadi jangan jangan disamakan antara dukun dengan yang namanya memakai wangian dalam Islam. Jelas. Nah jangan nanti kalau enggak percaya pergi Umroh di sekitar Masjid Nabawi itu orang jual dupo semua, jual menyan dan harganya mahal. Harganya ma mahal, mahal enggak murah. Saya kan pernah ngomong, adik saya kan pernah pernah terlibat dagang dagang kayu gahru. Itu ada yang satu kilo harganya satu miliar. Satu kilo harganya satu miliar. Jadi memakai harum-haruman menyandang dan lain sebagainya atau pakai wangian itu sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah lihat video dalamnya kaabah? Yang yang belum pernah coba angkat tangan? Video bagian dalamnya kaabah yang belum pernah angkat tangan? Belum. Jumat depan mau saya saya, kasih, saya tunjukkan. Mau. Nanti saya tampilkan filmnya ya. Itu raja, itu baru pertama kali ditampilkan sepanjang sejarah sejarah apa dunia Islam ditampilkan live ya, live. Ya, ditampilkan live. Dalamnya Ka'bah ketika penyucian Ka'bah, Ka'bah dicuci itu, itu kan raja-raja Arab kan masuk ke dalam Ka'bah. Tapi biasanya kan enggak di itu. Nah, ini yang kemarin ini di dishooting. Nah ya, disoteh dalamnya Ka'bah. Ternyata di situ itu raja-rajanya Arab sana, dia itu tuangkan minyak gaharu ya minyak garu kental gitu ya, dituangkan di kainnya entah sapu tangan gitu ya di kainnya. Kemudian di dalam Ka'bah itu beliau oser oseri yang namanya dinding Ka'bah itu dengan par parfum. Kira-kira nah, ini beda atau tidak? Pernah Nabi ngoseri-ngoseri dindingnya Ka'bah dengan parfum? Tidak ada riwayat satupun yang menunjukkan Rasul, ngosir-ngosiri dinikabah dengan par, parfum. Tetapi memang memakai wangi-wangian itu secara umum sun. Nah, jadi ya oke-oke saja, baik-baik saja. Tidak harus semuanya lek, harus ada contoh dari Nabi. Itu kan kadang orang over, over acting gitu loh ya. Tidak ada contohnya dari Nabi. Ya, orang-orang melangkah murah, podokan jika Nabi berah mas. Wah Nabi itu sunnah jalannya Nabi itu seperti turun dari tangga jalanmu enggak seperti jalannya Nabi berarti jalanmu berdaah berarti rokok kan kacau kan ya betul kan kalau jalannya enggak kodo sama jalan Nabi berarti berada itu kamu makan pakai sendok itu enggak enggak ada contohnya dari Nabi berarti makan pakai sendok ini berdaah karena makan itu ibadah Itu kan kacau kalau semuanya begitu. Naudzubillah min Dale. Nah di buku itu nanti akan saya jelaskan e, banyak hal. Jenengan tertarik atau enggak tertarik? Nyelengi dari sekarang, tunjukkan ketertarikanmu. Secara sungguh-sungguh. Waktunya kan masih 2 bulan tuh ya. 2 bulan, 50 harilah. 50 hari kalau satu hari nabung 2000 dapat berapa? Dapat 100? Rokok tuh satu lar berapa? <tuh> Hah? Seribu gak dapat, Seribu lima ratus sampai dua ribu Betul kan? Ya udahlah merelakan rokoknya satu batang Satu hari rokoknya satu batang ini dijual <laughs> Eh jual Mas tukunan rongehu gitu kan ya Satu batang tabung Celengan khusus Celengan khusus buat beli buku Inilah dalilnya ya, Inilah dalilnya Udah nanti buku itu akan bawa manfaatnya banyak Saya yakin insyaallah Karena buat kita mantap menjalankan amalan-amalan kita yang kita amalkan selama selama ini. Nah bagi yang mau bantu saya nulis buku ini. Karena saya mau nulis buku ini jujur gitu ya. Betul-betul nulis, ngeliti. Saya minta tolong dikasih pertanyaan-pertanyaan yang jenengan mumet. Anda pusing kirimkan pertanyaan itu lewat SMS ke nomor saya ya. Tanya, misal contoh nih. Boleh tidak mencium makam? Kalau boleh dalilnya mana? Misalnya begitu. Ya kan? Kalau enggak boleh, enggak bolehnya itu haram atau makruh, gitu kan? Harus harus ada kejelasannya. Boleh tidak? Misal, saya tidur di kuburan. Ini kan asal nanya aja kok repot. Ya kan tanya, tanya, tanya. Pertanyaan itu akan saya kumpulkan semua, saya akan berikan jawaban semaksimal mungkin dari urutan yang terpenting dan terbanyak ditanyakan orang. Terpenting dan terbanyak ditanyakan orang dan diamalkan orang banyak, diamalkan orang banyak. Itu kan sering yang dikritisi orang sudah susah-susah meninggal dunia, kok masih apa namanya Tahlilan buat makan-makan gitu kan? Nabi nggak boleh itu orang meninggal kok oh, kemudian masak di rumahnya itu nggak boleh gitu kan? Oh, apa betul seperti itu? Nah, itu kan kita jawab, walaupun sudah saya jawab, tapi kan saya jawab lebih detail, detail lagi. Dan insya Allah setiap paragraf ada rujukannya, termasuk tadi saya ngomong ya, saya ngomong bahwasannya memakai wangian bukur dupa menyan itu menjadi tradisi juga di Masjidil Haram di Masjid Nabawi. Nanti akan saya sertakan. Itu kalau memang ada korannya di koran mana gitu, kalau ada websinya website mana gitu, kalau ada YouTube-nya YouTube mana linknya. Jadi bukan asal ngomong, ngomong dah. Jadi jangan khawatir lah. Buku itu akan menjawab pertanyaan anda Insya Allah Berarti waktu nulis saya Waktu nulis maksimal 20 hari Waktu cetak kurang lebih 20 hari Nah, Kira-kira mampu tidak ya 20 hari nulis, ngedit, meliti Sekitar minimal 250 halaman La haula wa la quata illa billah Sementara masih harus seramah Ngajar dan ngurusi Bangun-bangunan Terakhir ibu-ibu Di depannya sudah ada teralis begitu Suka enggak bu? Suka? Bagus enggak? Doakan segera bisa saya lunasi ya <hati> <hati> Itu belum lunas Doakan bisa segera saya lu lunasi Alhamdulillah nikmat Kemudian di atas tuh sebagian sudah dikompon ya bu ya Ya, sebagian itu baru dasaran tuh. Baru dah dasaran. Kehatan udah cantik belum, Bu? Cantik. Ya, ibu-ibu tuh sebetulnya cukup pupuran udah cantik. Gak usah bengesan, Bu. Ya, cukup pupuran. Itu nanti insya Allah lampunya akan saya jadikan kuning semua. Gitu kan bagus ya. Yang kuning. Nuansanya lebih lebih cantik, lebih berbeda. Saya pengen Bapak Ibu ngaji di sini Seneng. Ya, senang. Ya, se-senang. Depan sudah... 90% saya robohkan Itu masih tersisa 10% 10% itu pintu gerbang depan itu Itu ada gerbang besar kan Nah gerbangnya itu insya Allah Maksimal 2 minggu lagi udah roboh semua Udah roboh semua Jadi nanti dari jalan plong Kelihatan gitu ya Belakang ini keli, kelihatan. Kenapa? Karena arroba itu welcome Selamat datang monggo sumping Kalau kata orang Orang Sunda gitu kan ya Kita monggokkan silakan ma Masuk, tidak, bukan eksklusif Saya itu ngobrol sama satu orang Orangnya sempat ngasih ngomongan begini Betul juga sih, bagus Iya ya Ustaz ya Masa, apa namanya Majelis ilmu Kok e, tempatnya itu Gerbangnya seperti garasi ya Majelis ilmu kok seperti Garasi itu, garasi maksudnya tertutup gitu kan kah? Garasi Seharusnya majelis ilmu itu kan Terbu terbuka welcome itu jadi semua orang itu merasa memiliki mudah mah, masuk maka itu saya mau merobohkan sesegera mungkin segera mungkin setuju jangan cuma setuju kalau diajak kerja bakti ya moro gitu ini yang biasa kerja bakti tuh teman-teman yang biasa kerja bakti tuh kadang kalau diajak kerja bakti apa namanya sok telat datangnya yang sudah biasa loh ya kerja bakti lumayan itu hasil Merobohkan itu tidak pakai tenaga apapun Kecuali tenaga Cuman berapa gelintir manusia itu ya? Berapa gelintir manusia Yang namanya dak itu dipukul-pukul ya? Nyatanya ya roh, meroboh gitu kan Alhamdulillah, dan manfaat Bisa buat par, parkir Sehingga parkirnya gak jauh-jauh Nanti kalau ini udah penuh baru ke P3 Kalau udah penuh baru ke sana. Biar yang ibu-ibu terutama Parkir di sini biar gak kejauhan jalannya Ya bu ya, yang naik motor Makasih, semoga manfaat 152 Saya ngecek handphone dulu boleh? Uh, ternyata banyak SMS yang masuk hey, Beb, saya mau pesen bukunya Kalau udah jadi, bisa dikirim tidak? Oh bisa insyaallah, jangan khawatir Syarat dan ketentuan Berlaku gitu kan ya Hmm Kerja dengan gaji pas-pasan Tapi bisa sholat di awal waktu di masjid ya Jarang sedekah Kerja dengan gaji yang besar Tapi jarang sholat Di awal waktu di masjid Tapi lebih banyak sedekah Karena gaji banyak terima kasih Nah Ini kalau saya lihat Permasalahnya cuma yang satu Sholat di awal waktu Yang satu sholatnya tidak di awal waktu Mau di awal waktu maupun tidak di awal waktu Yang penting berjamaah Berjamaah kan? Karena di awal waktu itu ya sunnah Ya kan? Di awal waktu itu sun, sunnah Terkadang itu rado akhir dikit ya sun, sunnah ya, Terkadang kan? Lihat situasi dan kondisi Yang penting ber, berjamaah Sementara sodako yang banyak Dan gaji yang banyak sodako yang banyak Itu akan beri manfaat yang jauh lebih banyak Lain kalau urusannya kemudian meninggalkan sholat Betul saya kalau kerja terus nggak sholat gaji saya banyak. Yo cuma sih. Walaupun gajinya banyak ya jangan kerja yang seperti seperti itu. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan akan kita jawab uh, di buku lah ya yang bisa dijawi buku dijawi di buku. Disini di, di di ada yang mau nanya nggak? Masih ada 6 menit. Nggak ada ya? Ada. Silakan bu teriak dari atas bu. Mas Roni tak nyiapin mik di atas ni. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinamakan apa? Oh sajen, ya. Ha. Apa intro intro? Di perapatan perapatan tu ya bu ya. Ah ha. terus. Ya ya ya ya. Ya ya, paham bu. Jadi begini, kalau malam Jumat, malam Jumat di Solo itu masih ada. Tidak tahu kalau di wilayah yang lain ya. Di Solo itu masih ada. Biasanya keluarnya tengah malam. Habib, kalau tahu, loh. dulu kan saya suka keluyuran malam-malam. <laughs> ya, keluarnya tengah malam gitu ya. Tato naruh sesajen ya biasanya itu ada mawarnya ya, pengemawar ada telur ya, dan nasinya gitu kan ditaruh di tengah jalan diperam um, kata katanya sih dayang-dayang di perabatan biar seneng katanya begitu nah terus sikap kita bagaimana gitu kok lihat yang seperti itu ya orang yang naruh urusannya dia dengan dengan keyakinannya kan belum tentu dia muslim belum tentu dia muslim jangan kita katakan itu muslim belum tentu dia muslim Nah terus bagaimana? Ya, ditaruh di perabatan berarti kan milih umum, betul. Ya. Kalau dijejak kira-kira manfaat atau enggak manfaat? Enggak manfaat. Ya kan enggak manfaat. Sementara banyak orang yang kelak, kelaparan, minimal kucing kelaparan loh. Betul kan? Ya jangan dijejak ngotori. Ya kalau mau memang manfaat ya ambil, kasihkan kucing atau dikasihkan orang yang kelak, kelaparan. Kan seperti itu manfaat. Jangan dijejak-jejak akhirnya ini kemusyrikan. Kok kira-kira sesajen di daedak Terus menghapuskan kemusrikan gitu Yang menjadi alat kemusriknya itu kan Bukan sesajennya itu Tapi sesuatu yang diyakini tadi kan ya Jen-jennya itu nah, Mestinya jen kan mau, mau kuliah jennya itu Seperti kalau dalam kisah itu kan Pohonnya yang ditebang, betul kan Bukan bukan sesajen yang ditaruh di depan po pohon Tapi pohonnya yang di, ditebang Nah itu dulu kalau di Bali itu banyak begitu ya. Di Bali kan bukan muslim kan ya, banyak seperti seperti itu. Kadang itu muslim-muslim yang main ke Bali sok nakal itu. Sok nakal lah itu ya. Biasa sajian-sajian di Bali itu ya rodok modern. Kadang ada rokoknya barang. <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi enggak tahu loh ini cerita dari teman-teman yang pernah tinggal di Bali gitu. Kan ada rokoknya, ada ro- rokok. Lah pas enggak punya rokok namanya anak kos gitu kan. Akhirnya diambil rokoknya saja tuh dirokok sama anak kos itu kadang seperti seperti itu jadi kalau saya saya unsur manfaatnya saja kalau kita lihat ya karena orangnya kan bukan belum tentu muslim maka kita jangan jangan meng, apa namanya terus menghakimi gitu kan ya bisa jadi salah karena dalam negara ini ada kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing masing itu dalam hati memang kita ingkar kalama diing ingkar ini salah ini dosa ini enggak boh. enggak betul tapi secara zahir harus ada perilaku yang benar perilaku benar yang bagaimana ya kalau memang mau enggak ada lagi ya orangnya yang ngasih dinasehatin gitu aja kan disamperin Mas menurut ilmu Perdanyangan modern sekarang danyang-danyang itu tempatnya enggak di perapatan lagi di mana ngumpul di pengajian Kenapa? Karena danyang-danyangnya udah pada tobat. Jadi sajen jengen itu lebih bagus dikirimkan ke majis, Allahu Akbar, gitu ya. Itu karena danyangnya udah pada to, tobat yang di perapatan-perapatan tuh udah ikut ngaji sekarang, gitu. Jadi sia-sia nih itu jengen gini diguyoni nanti, eman-eman duitnya, gitu, eman-eman duitnya. Ini cuma contoh ya, guyon gitu Artinya diajak pendekatan gitu, di, orangnya didakwai. Itu dihijak injak dibuang Saya buat tengok Oh tidak tahu. Saya sudah tak gawe, Saya lupa Gede mana <Galasih> Tidak rampung, rampung gitu kan? Tidak rampung Rampung Atau bisa jadi Ada benda yang berbahaya Sehingga bisa mencelakakan Orang yang mengendara Lalu Lintas kan Tidak tahu kita ya D Dengan dihijak injak itu Mungkin ada sesuatu yang Apalah Menopaku Atau apa gitu Kalau ada bendanya kan Orang kelihatan Oh itu ada benda Bisa menghindari tapi kalau lo enggak, enggak kelihatan lagi. Enggak ngerti ya. Ada apa di situ? Jelas? Jelas, Bu. Ada lagi? Silakan ini depan. Nanya untuk memilih tadi lo. Harus kerja cari duit atau harus cari ilmu misalnya ibadah cari ilmu a huh? guru ya yeah. ya yeah. sementara guru itu ada guru ngaji guru sekolah dan guru-guru yang lain guru bela diri ya <laughs> misal terus yang dimaksud guru itu yang mana gitu kan ya udah begitu ya yeah. guru yang dimaksud di sini bukan guru guru dalam arti guru ngaji guru sekolah bukan tapi seseorang yang mencapai derajat eh, apa namanya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diyakini oleh masyarakat, ya masyarakatnya yakin ini orang punya sesuatu dari Allah. Ini orang punya kelebihan dari Allah karena ibadahnya. Jadi orang berilmu, alim, ibadahnya bagus. Hati orang bijaksana, mungkin tanda-tanda kewalian ah, ada di dirinya, santunnya ada. Kalau kita sampaikan apa yang kita sampaikan dia bisa memberikan keputusan yang yang baik dan itu bergantung juga dari hati kita mantep enggak sama orangnya ya mantep enggak sama sama orangnya itu juga mantep mantep banget lah jangan sembarang orang disuruh mutuskan ngomong sama temennya gitu kan ya guru juga nih temennya guru ngaji tapi makomnya baru ngaji gitu kan ngaji tak saya ini bagusnya kerja cari duit atau cari ilmu. Nah gandeng ustaznya butuh duit. Ustaznya butuh duit, gitu kan? Lihat orang ini semangat pengin belajar, padahal dia tak ngerti ini maklumnya orang ini di mana. Karena dia butuh duit, dia ngomong, dah kamu cari duit yang banyak, bantu saya aja, gitu. Udah cukup, gitu. Nah ini bisa jadi tak pas, tuntunannya tak pas. Tapi kalau orang soleh, itu menentukan kamu kerja tak kerja, kamu cari ilmu atau lebih banyak cari duit, itu dia dengan pandangan hatinya, firasat. Dengan nur yang ada dalam hatinya Ittaku firasatal mu'min Fa'innahu yan dhuru binurillah Dengan firasatnya itu Dan masih banyak yang seperti itu Makanya kita disuruh shohan ke ulama Shohan ke tempatnya orang soleh Minta pendapatnya gitu kan Untuk, untuk apa? Untuk mantapkan langkah kita Di samping kita istighoroh tentunya ya Tentunya paling nomor satu Minta petunjuk dari Allah Subhanahu SWT Atau datang ke orang soleh Minta pendapat Gimana ya? Kira-kira ya, bagaimana? -kira Karena akhir zaman ini kan banyak orang yang tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa. Contoh, boleh ngasih contoh? Boleh. Ini, ini, ini, ini. Mohon maaf ya, Bu, ya. Mohon maaf. Ada orang begini. Saya sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan dirinya, bib. Yes. Ada anda yang begitu? Banyak. Saya... Uh, udah nanya sama satu orang katanya saya disuruh meninggalkan dia dan nikah lagi. Wes, ya ya, nanya sama satu orang. Menurut Habib bagaimana? Menurut Habib bagaimana? Enaknya bagaimana? <laughs> Sawang sih ayo apa ora gitu ya? Ngaco kamu <laughs> gitu. Ini Oh cantik, duitnya banyak ndak obah banyak gitu. ini kacau kalau kalau yang diminta pendapat terus mikirnya begitu kan bisa kacau semua kan? Kalau urusannya dikit-dikit orang kemudian memutuskan hubungan rumah tangganya, dikit-dikit memutuskan -dikit hubungan rumah tangganya, kacau nih kehidupan berumah berumah tangga. Ya, ketidakcocokan itu pasti ada. Ya kan? Tapi dilihat bahwa madharat ndak untuk agamanya. Bahwa madharat ndak untuk agamanya. Kalau dengan dia itu berumah tangga itu ternyata sampai dia tidianya lo ya tidak bisa sholat, diannya tidak bisa baca Al-Quran. diannya tidak bisa pakai busana muslimah, keluar disuruh telanjang ya, lo ini pasti sarannya. nasihatin suamimu kalau tidak bisa maka minta bantuan orang tuamu termasuk mer tuamu, tapi kamu masih dianiaya dalam urusan agamamu maka silahkan cari suami. Yang tidak menghalangimu iba, ibadah. Tapi sekarang rata-rata karena begitu atau karena yang begitu. Nah, orang nafas yang model tak sebut gaya, urusannya paling kan, dah dia enggak bisa ngasih nafkah saya, lah, gua dikasih nafkah, ya orang tahu cukup kok. Nafkah itu apa toh, bisa makan sehari dua kali kan cukup toh, cukup tak? Dapat tempat tinggal, ngontrak ataupun nunut cukup toh. Baju bisa nutup aurat sepanjang hari cukup kan? Cukup ya wes. Tapi nggak bisa memberikan pusat handphone atau lain masalah. Gragas awakmu berarti. Kamu nggak konaah. Ya, kamu nggak konaah. Kamu kira nanti kalau mau ganti terus kamu bisa makmur belum tentu. Soyo melarat repot awakmu kan? Lebih kejam, lebih rekoso nanti makanya nanya sama orang yang pas gitu, jangan nanya sama sembarang oh orang ya tadi tanya sama guru karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala jelas terakhir ada lagi mau nanya silahkan bu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas Troni pelajaran ya untuk berikut berikutnya bagian sun system jangan lupa sudah saya ingatkan sejak dahulu kala Mac wireless Ar-Raudhoh punya minimal sudah ada lima, tapi jarang sekali muncul. Tolong dimunculkan di hadapan saya dan di hadapan ibu-ibu. Setuju, ibu? Ya, lanjutkan, bu. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ya Kalau pakai cana panjang Japer Lah, <laughs> itu tidak bu Boleh Kalau pakai cana panjang Kemudian longgar Nah itu tidak jadi masalah Karena bentuk tubuhnya tidak Kelihatan Pakai cana panjang tentu kan juga pakai Hem kan Pakai atasan ya Nah, kalau mau tidak sama persis dengan pria, modelnya kan berbeda atau cana panjang perempuan sama laki beda atau beda. Kemudian hemnya ini kan bisa dipanjangkan sehingga menutupi. Mohon maaf ya, bagian belakang yang dua itu loh. Nah, yang ada garis tengahnya itu, itu bisa dipanjangkan kan tertutup, tertutup gitu. Jadi jangan nanti bajunya juga naik ke atas. Terus ketika rukuk dikit, nah, ada penemandangan yang tidak indah, gitu. Paham, Bu, ya? Selama syarat dan ketentuan yang tidak rapat tadi itu dijalankan, gak jadi masalah. Yang menyerupai uh, pria itu, ya tadi itu, dengan japret-japret, ya, kemudian perempuan keluar pakai kaos, ya, pakai kaos, kemudian itu bergeduk-bergeduk semua, gitu. Japret-japret, na'udzubillah, na men, medalik. Jelas bu, insyaallah. Ada yang lagi? Sudah ya, Sudah Mau minta satu fatihah untuk yang sakit siapapun yang sakit, baik yang saya sebutkan namanya maupun yang tidak saya sebutkan namanya. Di antaranya untuk e, ibu dari Mbak Sutiah Bu Sami e, dan untuk paman saya. Al Habib Ali bin Ali Al Habji dan untuk uh, anak dari teman-teman saya yang lagi lagi sakit dan untuk keluarga Anda semua, keluarga kita yang lagi sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan oleh Allah taala. Diberi oleh Allah pertolongan dari arahnya khususnya untuk Mas Agus suami dari Mbak uh, Tibu semoga disembuhkan dari segala macam penyakitnya dan semoga setelah sehat kesehatannya bisa dimanfaatkan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua oleh Allah dilindungi dari segala macam penyakit bohiron, wa panjang usia dalam kebahagiaan kenikmatan ketaatan keridhaan kemudahan dan kekayaan dan di akhir usia kelak dengan husnil khotimah al hadiniah al fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Maaliki yaa hawli wa quwwati. Ana astainu billahi shirathal mustaqim. Shirathal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Sedikit mongong saya ingat ya. Kadang ini buat ke pe bisnis pebisnis ada godaan seperti ini. Orang yang bisnis. Uang saya sudah banyak. Habib, saya mau pindah aja ke pesantren. Saya mau pindah aja ke pesantren. Biar pikiran saya semakin tenang ya biar pikiran saya semakin tenang. Justru ketidaktenangan pikiran dalam mencari nafkah itu jalan untuk meningkatkan derajat kepada Allah Subhanahu wa Paham ya? Jadi jangan kalau tidak mau apa namanya? enggak mau ribet dia cari tempat yang tenang. Berarti namanya enggak ada mujahadah, enggak ada perjuangan. Itu namanya orang nyerah. Namanya orang nyerah. Yang hebat itu Kalau dia kerja keras Di tengah ruwet sampai nanti pada satu titik Dia tetap bisa tenang Ruwet ngadepin macam-macam bisa nahan amarah Ruwet ngadepin macam-macam bisa kemudian Keluar pikirnya astagfirullah Astagfirullah nah, Munculnya begitu Itu jadi naiknya kan dra derajatnya Makanya jangan ngambil keputusan Gegabah Saya mau tinggalkan semuanya Saya mau ke pesantren aja Jangan sampai seperti itu Ini sebagai satu contoh contoh, saya kalau kalau mau begitu, ya nuruti begitu, saya lebih enak di kamar buka kitab pegang tas b, buka kitab pegang tas tas b, nikmat karena makan itu kan nasi putih sama tempe goreng sudah enak tuh, sudah enak, Kalau namanya ngajar itu ngajar diri sendiri itu sudah enak kok. Jangan dikira kalau saya ngomong ini Mau ngomongin jeneng kan Saya itu ngomongin diri saya sen, sendiri Pengen membuat diri saya semakin pa, paham Kalau saya semakin paham Otomatis orang yang dengar juga akan semakin Semakin paham ya Semoga baru kemanfaat Jangan lupa doa yang udah saya bagi tadi Tolong Jum'at depan tetap dibawa Di laminating nih Punya saya juga saya laminating nih. Ya, Ini saya, saya udah kasih contoh Paling berapa sih laminating 2000-3000 kan ya seperti itu, dilaminati, dibawa Sehingga kita punya niatannya lebih kuat Terjemahannya dengan baca ya ya Sebagai penutup kita baca doa yang biasa kita baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin miftahiba ada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi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 وَا الْحِقْنِي بِأَصْفِيَاكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ